Down, push it down. yeah, I'm the one for a good time. Cold p h o n e s blowing up, ringing my doorbell. I Feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Throw me back till I lose. count. mau di dalam tiga kata kayaknya mungkin yang pertama apa ya、um, I'm a very curious person jadi katanya adalah curious apa ya rasa ingin tahunya lumayan besar aku suka banget mencoba hal baru dan akhirnya jadi、uh, berada di dunia yang berbeda-beda gitu y a sekarang aku jalani misalnya akademis dan maupun entertainment sekarang jadi waktu kecil tuh suka banget ikut acara-acara seni, e x t r a c u r r u l a r itu h pokoknya semuanya diikutin dari choir. Dari dulu sempet belajar flute juga, ikut orkestra, ikut drama, ikut nyanyi juga. Jadi pokoknya semuanya serba diikutin OSI semua. s Jadi I think curiosity itu salah satunya. Karena pas saya ingin tahu itu aku akhirnya menjadi orang yang kayak... ...multi-oriented. Aku kayaknya n gak g bisa cuman ngejalanin satu hal aja gitu. Aku, aku terbiasa、um, membagi waktu. Sepertinya aku、um, malah, apa ya, aku malah berkembang gitu dari, dari... ...that multiness gitu. Jadi multi is the second word. Terus yang terakhir, aku sebenernya orangnya suka hal-hal yang... t r a d i s i o n a l banget, aku suka baca buku di pojokan. Aku suka hal-hal yang bersifat、um, kalem. Terus kalau ngumpul sama teman-teman, misalnya mereka p i k i n kemana gitu, kita kayak, ah kita chill aja ya, ngobrol aja yuk. Kayak di kafe atau apa gitu. Jadi, aku sebenarnya very,、yeah, very nerdy lah. Influence utama aku awalnya itu sebenarnya mungkin Awalnya banget dari kecil itu s e b e n a r n y a teater musikal. Jadi terbiasa sama yang denger-dengar yang kayak lagu Sound of Music yang justru bener-bener、um, musikal banget lah pokoknya. Jadi inspirasi utamanya itu. Tapi sekarang-sekarang ini sih aku merasa paling terinspirasi oleh musisi-musisi、uh, yang bisa menulis lagu mereka sendiri gitu. Jadi aku, aku sangat in awe dengan Singer-songwriters gitu, karena menurut aku, untuk menulis sebuah lagu yang dari cerita personal mereka dan itu mereka ubah menjadi sebuah lagu dengan mirip yang、uh, bermakna sangat dalam, ataupun itu berani, mereka berani juga、uh, sharing itu ke orang-orang banyak. Itu adalah sebuah keberanian dan juga、um, sebuah kejujuran, tapi juga p e r l u talent juga gitu. I think、um, songwriting is amazing aja sih. Kalau k a d o t e r spesial kemarin, umur 20 tahun itu Apa ya? Kayaknya kalau misalnya dalam kategori paling spesial t u h mungkin、uh, Kumpul bareng keluarga aja sih sama temen-temen gitu Karena Karena dua bulan sebelumnya memang lagi ada di Inggris Jadi rasanya、uh, Spesial aja gitu Bisa kembali merayakan Ulang tahun aku bareng-bareng orang yang memang sayangi Dan sayang juga sama a k u Jadi kalau arti Umur 20 buat aku, aku s e m p a t serem sih s e b e n a r n y a kayak waduh udah mau ulang tahun nih ke-20. Karena mungkin banyak orang yang bilang nanti liat h aja, pasti dari 20 sampai 25 sampai 30 tuh udah cepet banget katanya gitu. Tapi ternyata ya, maksudnya ya n gak ada b e d a n y a juga sih. Lebih ada mungkin lebih banyak kesadaran diri harus mulai lebih dewasa juga, karena bukan cuma...、Uh, mentaliti tapi secara objektif kalau misal dua ribu tahun kayaknya、um, udah bukan teenager lagi kan udah bukan teen gitu udah lebih、uh, ke adult gitu jadi lebih dewasa lagi dan lebih responsible lagi oke、hey, thank you teman-teman yang udah ngasih pertanyaan ke music everywhere apakah makanan yang aku paling suka makanan Indo atau、uh, makanan dari luar Itu gampang banget jawabnya, aku paling suka makanan Indo karena,、uh, karena aku cinta banget sama nasi, hampir ketergantungan. Kemarin setahun pertama di Inggris tanpa nasi itu susah banget, <laughs> dan sekarang harus adaptasi lah. Sekarang udah lebih mending, tapi susah banget. Dan aku tuh suka banget yang sama namanya sambal, jadi aku suka sama sambal terasi, sambal roa, sambal menado, pokoknya segalanya yang sambal-sambal gitu, suka juga sama seafood. Kepiting、uh, saus padang,、uh, ikan i khas a n k menadu lah pokoknya gitu, jadi Indonesia banget, Indonesia banget. <laughs>